Maudu'u hadal kitab, temanya kitab ini, maudu'u itu tema, pembahasannya. Adalah bayanut tauhidilladhi aujabahullahu ala ibadihi. Menerangkan tentang tauhid yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Wa khalaqahum li Dan Tauhid yang Allah menciptakan hambanya karena Tauhid itu. Maksudnya gimana tau? Sebenarnya Tauhid yang sesungguhnya diwajibkan oleh Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluknya, hambanya. Untuk netepi Tauhid itu, itu Tauhid yang mana? Yang utama itu Tauhid yang mana? Wabayanu mayuna fihi minasyirkil akbari dan menerangkan apa saja yang bertentangan dengan tauhid itu memusnahkan tauhid itu menjadikan tauhid itu enggak ada minasyirkil akbari dari syirik besar eh, ketika orang melakukan syirik akbar berarti tauhidnya sudah enggak ada au yunafi kamalahul wajiba awil mustahabba merusak atau berdentangan dengan kesempurnaannya tauhid yang wajib atau yang mustahab arit sudah diterangkan loh, bahwa tauhid itu ada yang wajib ada yang mustahab bagian-bagiannya ya. seperti iman, iman itu secara umum wajib Itu dasar pokok Tapi bagian-bagiannya Iman itu ada yang wajib Ada yang mustahab Apa saja yang mengurangi Atau Menghilangkan kesempurnaannya Tauhid Baik itu yang wajib Ataupun yang mustahab Adalah syirkul asgari wal bidah Syirik asgar Syirik kecil dan bidah Sudah paham dengan maksud caranya? Ini secaraarnya ini satu gini ya. Hitam ini bahasannya adalah tentang tauhid mana sih yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian yang merusak tauhid itu apa saja sih? Itu juga diterangkan. Yang merusak tauhid itu ada dua macam. Yang pertama, merusak tauhid secara keseluruhan. Itu syirik akbar. Yang kedua, merusak tauhid tidak secara keseluruhan, yang mengurangi kesempurnaannya, yaitu syirik asgur dan bid'ah, berarti nanti dalam kitab ini juga akan disebutkan macam-macamnya syirik akbar, macam macamnya syirik asgur macam-macam bid'ah yang bernafikan kesempurnaan oke, okay. wa ma'na kitab wa ma ma'na ki kitab adalah mas kataba mas kalimat kataba Kalau sudah belajar sorof berarti sudah ngerti namanya masdar. Masdar itu apa, asal kata. Cuma asal kata ini kalangan ulama sorof beda-beda. Sebagian ulama mengatakan asal kata itu ya fi'il madhi. Nah, sebagian ulama mengatakan asal kata itu ya masdar itu. Masdar dari kalimat kataba. Kataba itu fi'il madhi. Bima'na jama'ah. Artinya adalah jama'ah. Apa itu jama'ah? Mengum. Kampau, wal kitabatu bil kalam Menulis dengan pena Iku jam'ul hurufi Wal kalimat Artinya adalah mengumpulkan beberapa huruf Menjadi Kata-kata, menjadi kalimat-kalimat Kemudian mengumpulkan kalimat-kalimat Menjadi jumlah Itu namanya Ketaba, mengumpulkan beberapa Paragraf, beberapa kalimat Jadi satu paragraf, beberapa Paragraf, jadi satu Kitab, itu namanya Kataba Berarti kitab artinya adalah apa? Kumpulan Kumpulan apa? Kumpulan bab-bab Yang serupa Dalam suatu masalah Kitab Tauhid Kumpulan bab-bab Yang berkaitan dengan Tauhid Berarti namanya apa? Kitab Tauhid, kitab Berarti Kumpulan bab-bab yang berhubungan dengan salat. Ba't tauhid masdaru wahhada. Sedangkan kalimat tauhid adalah masdar dari kalimat wahhada. Wahhadahu wahada. Wahadahu, wahada. Apa artinya wahada menjadikan satu. Kalimat wahhadahu berarti artinya adalah ja'alahu wahidan menjadikannya jadi satu. Wal muradu bihi huna adapun yang dimaksud di sini adalah Ifradullahi bil ibadah mengesakan Allah dengan ibadah. Apa maksudnya? Maksudnya ibadahnya itu hanya untuk Allah. Itu artinya tauhid. Yang asalnya orang menganggap itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan. semuanya enggak ada. Tuhan itu cuma satu. Allah. Itu namanya apa? Tauhid. Itu arti kitabut Tauhid. Adalah kumpulan bab-bab tentang Tauhid. Artinya Tauhid apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa qawli ta'ala dan firman Allah Ta'ala Wama khalaqatul jinn Wal insa Illa liya'budun Wama khalaqtu Dan tidak menciptakan Aka Allah Al jinnan pada jinn Wal insa dan manusia Alnya disitu al jinsi Maksudnya semua Jin, semua manusia Illa liya'buduni Kecuali Supaya mereka beribadah padaku Aku tidak menciptakan Jin, tidak menciptakan Manusia, kecuali Supaya mereka beribadah Kepadaku Coba Kita lihat lagi syarahnya Wa khalaktu Kalimat khalaktu Maknanya adalah Khalaktu itu Fiilmati dari kata apa? Kholku, itu apanya? Masdarnya Al khalqu maknanya adalah Ib, ibda menciptakan sesuatu min aslin tanpa asal artinya tanpa contoh wal dan tanpa contoh sama namanya khalq itu adalah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya menciptakan sesuatu tanpa ada contoh Sebelumnya Sebelum Allah menciptakan manusia Belum ada bangsa manusia Sebelum Allah menciptakan jinn Belum ada bangsa jin Jadi kalau ditanya Allah menciptakan jin dan manusia itu Terinspirasi dari apa? Tidak ada yang meninspirasi eh? <laughs> Kenapa? Karena jin dan manusia Pertama ada adalah Yang menciptakan Allah Supaya beribadah Mereka padaku Apa artinya ibadah? Al ibadatu fil Ibadah dalam bahasa Dalam bahasa Arab Artinya adalah At tazallul Merendahkan diri Merasa rendah Merasa tak berdaya Merasa ga bisa apa-apa Merasa ga mampu apa-apa namanya apa? Tazallul wal dan Tundu' patuh Apa tunduk itu? Apa patuh' itu? diperintah apapun Nurut, disuruh apapun Nurut, itu namanya Ibadah Dari Kalimat ibadah Dalam bahasa Arab Artinya begitu Ibadah kepada Allah Artinya apa? Kita itu merasa betul Yakin betul bahwa kita itu enggak bisa apa-apa di hadapan Allah. Enggak punya kekuatan apa-apa. Enggak -apa. ada nilainya. Terus seterusnya. Ah, dan kita tunduk patuh dengar apapun yang dikehendaki oleh Allah. Itu kalau ibadah kita maknai secara bahasa. Wa syar'an adapun secara syariat Ibadah itu adalah ismun Jami Nama yang mencakup. Jamik mengumpulkan. Lima. Yuhibbuhullah. Wairdoh. Pada semua yang dicintai dan diridai oleh Allah. Jadi kita mengerjakan apapun yang dicintai atau diridai oleh Allah. Mengucapkan apapun yang dicintai atau diridai oleh Allah. Meyakini apapun yang dicintai diridai oleh Allah. Minal aqwal wal amal. Jadi beberapa ucapan dan perbuatan al-zahirah yang tampak wal-batinah dan yang gak tampak. Yang gak tampak itu ucapannya siapa? Hati. Yang gak tampak itu perbuatannya siapa? Hati. Kalau yang tampak, ucapannya siapa? Mulut. Yang tampak perbuatannya siapa? Badan. Jadi itu artinya ibadah. Apapun bentuknya, perbuatan, ucapan, keyakinan, kalau itu dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, itu namanya ibadah. <tuh> <tuh> Walma'nal ijamali lil'ayah, makna global ayat itu adalah Anna Allah ta'ala akhbara Allah mengabarkan annahu ma khalaqal insa wal jinna illa lil ibada. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Nya bayanun lil hikmati fi khalqihim Ayat ini menerangkan apa hikmah Atau tujuan Allah menciptakan Mereka Apa hikmahnya Apa tujuan utama Allah menciptakan jindan Manusia Ibadah Falam <tip> yurid Yurid ya, bukan yurid Falam yurid minhum Maturiduhus sadatu min Abidiha Allah Tidak menghendaki Dari hambanya Sesuatu yang biasanya dikehendaki Oleh majikan dari budaknya kalau majikan Dengan buddhanya, apa yang dia kehendaki? Minal i'anah Bir rizki Wali Pembantu majikannya Untuk mendapatkan rezeki dan Makanan kalau majikan punya budak Buddhanya suruh apa tuh? Suruh kerja, kerja itu untuk apa? Keperluan majikan Untuk memperkaya majikannya. Untuk cari makan buat majikannya. Sedangkan Allah tidak menghendaki itu dari makhluknya. Allah tidak menghendaki itu dari hambanya. Wa innama aradal maslahata lah. Yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya adalah kemaslahatan hambanya. Bukan kemaslahatannya Allah. Allah gak butuh. Ma uridu minhum min rizkin. Wama uridu imun. aku tidak menghendaki rezeki dari mereka dan tidak menghendaki mereka memberi makan padaku Innallahu sebaliknya dia memberi rezeki kepada mereka itu adalah Allah jadi Allah tidak minta apa-apa dari kita untuk kepentingan Allah Adapun Allah perintah kita supaya ibadah itu untuk apa? Untuk kemaslahatan kita sendiri. Kalau kamu ibadah, kamu yang untung. Kalau kamu enggak ibadah, kamu yang rugi. Itu saja. Gak ada kok. Kalau kamu ibadah, Allah ikut untung. Kalau kamu enggak ibadah, Allah ikut rugi enggak ada. Wa munasabatur ayati Kecocokan atau hubungan antara ayat ini dan babnya Annaha tajullu ala wujubittauhid Ayat ini menunjukkan wajibnya tauhid Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun allazi huwa ifradullahi bil ibadah Tauhid itu adalah mengesakan ibadah kepada Allah atau memurnikan ibadah kepada Allah karena Allah tidak menciptakan jin dan tidak menciptakan manusia kecuali untuk itu, untuk apa? untuk tauhih, kalau Ibn Abbas menartikan ya'budun artinya itu yuhidun. Karena kalau enggak enggak tauhid, enggak murni bukan bukan ibadah. Jadi, apa hubungannya ayat ini dengan babnya? Ayat ini menunjukkan wajibnya tauhid. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa tauhid itu adalah tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia. Kalau tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah, Ada yang bilang tauhid tidak wajib? Tidak ada yang lebih jelas Daripada kalimat ini Allah menciptakan jin dan manusia Untuk tauhid Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah saja Ada yang lebih jelas? La <tik> yustafadu minal ayat Kesimpulan-kesimpulan Yang bisa diambil Dari ayat ini Apa artinya yustafad? Diambil faidah atau kesimpulannya Yang pertama Yang pertama Wujubu ifradullah Bil ibadah Ala jami'i taqalain Al jini wal insi Wajibnya memurnikan ibadah Kepada Allah Bagi dua makhluk Taqalain, yaitu jin Dan manusia Taqalain itu berasal dari kata apa? Taqal, siqal, apa siqal? Beban nah, Sesuatu yang berat, kenapa ya? Siqal, kenapa jin dan manusia Disebut taqalain? Karena yang mengisi bumi Dan man, dan apa, Yang mengisi bumi itu adalah Jin dan manusia Yang lainnya isi, Isinya bumi itu untuk apa itu Ya untuk mencukupi kebutuhannya Jin dan manusia Yang kedua bayanul hikmah Min khalqil jini wal insi Menjelaskan Hikmah, apa hikmah tadi maksudnya Tujuan Kenapa Allah menciptakan Jin dan manusia Apa hikmahnya Allah menciptakan kita dan manusia? Hikmah utamanya. Hikmah terbesarnya adalah. Memurnikan ibadah kepada Allah. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah. Dialah yang berhak untuk disembah. Bukan yang lain yang tidak menciptakan. Jadi begini, segala yang ada, semua yang ada, yang wujud, itu hanya dua kemungkinan. Adakalanya dia itu menciptakan atau dia diciptakan. Jadi kalau dia bukan yang menciptakan, maka dia diciptakan. Fafi hadha raddun ala ubbadil asnami waghairiha kesimpulan ini atau pengertian ayat ini adalah bantahan untuk orang-orang yang menyembah berhala patung-patung ataupun yang lain kenapa kita tidak boleh menyembah patung? karena dia tidak menciptakan Kenapa menciptanya? Alam bukan dia. Kenapa kita tidak boleh menyembah malaikat? Karena bukan malaikat yang menciptakan alam. Kenapa kita tidak boleh menyembah Nabi? Karena bukan Nabi yang menciptakan alam. Kenapa kita tidak boleh menyembah wali-wali? Karena -wali? bukan mereka yang menciptakan alam. Ya nah, begitu jawabannya. Yanga bayanu ginallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi. Menerangkan Kayanya Allah, apa kaya Allah? Tidak butuhnya Allah kepada makhluknya. Biasa ini menunjukkan Allah tidak butuh pada makhluknya. Ma uridu minhum min rizqin wa uridu an yutaimun Aku tidak menghendaki rizki dari mereka dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan padaku. Atau ngga butuh apa-apa dari makhluknya. Wa hajatil khalqi ilaihi. Dan menerangkan bagaimana hajatnya, butuhnya makhluk kepada Allah. Yaitu lain, matakan. Ya ayyuhannas antumul fuqara'u ila Wallahu huwal hamid. Wahai manusia, antumul fukara'u ilau. Kalian semuanya fakir. Membutuhkan Allah. Dalam hal Kita butuh Allah semuanya. Wallahu huwal hamid. Sementara Allah maha kaya. Gak butuh apapun dari makhluknya. Alhamid. Laki maha terpuji Orang kaya itu dipuji karena kedermawanannya. Karena apanya? Karena kedermawanannya. Maksudnya, Wallahu huwal ghaniyul hamid. Apa maksudnya itu? Kalian semuanya minta. Allah itu maha kaya. Allah itu terpuji. Mintalah kepada Allah. Kenapa begitu? Kenapa Allah gak butuh makhluk makhluk yang butuh kepada Allah. Kenapa? Li annahu huwal wa hum Karena Allah yang menciptakan. Sedangkan makhluknya, hamba semua diciptakan oleh oleh Allah. Yang menciptakan makhluk itu Allah, yang menciptakan kebutuhannya makhluk itu Allah. Semuanya Allah yang menciptakan. Makanya Allah gabutu. butuh. Apa-apa. Allah gak butuh apa-apa. Seandainya, seandainya Allah itu butuh, maka Allah menciptakan sendiri apa yang dibutuhkannya. Ya enggak? Tapi Allah gak butuh apa-apa. Seandainya Allah membutuhkan, Allah gak minta kepada makhluknya. Kenapa? Allah menciptakan sendiri apa yang Allah butuhkan. Tapi Allah tidak butuh apa-apa. Yang kelima, إثبات الحكمة في أفعال الله Menetapkan Hikmah Artinya meyakini Adanya hikmah Di dalam setiap apa yang dilakukan oleh Allah Apapun yang dilakukan oleh Allah Ada hikmahnya Tidak ada yang abas Apa abas itu? Dan sesuatu yang tanpa tujuan Tidak ada Jangan mengira Kalian aku ciptakan itu dengan abad Apa arti abad dapat tujuan tanpa maksud dengan abad dan semua yang dilakukan oleh Allah itu ada hikmahnya Allah menciptakan kita ada maksudnya ada hikmahnya Allah memberi kita ujian ada hikmahnya pasti semua kejadian pasti ada hikmah tidak tidak semua orang memahaminya. Terkadang hikmah suatu kejadian itu nah, kita ketahui kapan? Setelahnya. Orang iman itu tertimpa apapun terutama ketika sesuatu itu Nggak menyenangkan. Harus nusnut. Allah punya hikmah di balik ini. Kita cari-cari apa hikmahnya. Kalaupun enggak dapat, tetap nusnut. Ini memang yang terbaik buat saya. Gitu loh ya. Tayib.